Kata beliau di sini harful jirri al kafu huruf j er kaf. Ah ini perhatikan dulu, ya. anda tambahi dulu. <tuh> Kita selesaikan masalah mbak dulu tadi. Mbak tadi sudah disebutkan tentang iropnya. Al-Fujarim Mabaniun alal-Kasri La mahalalahumna niroh Yang berikutnya dia itu menjerkan isim zahir. Seperti bil kitabi atau billahi atau menjerkan domir. lupa ya kemarin harusnya dari kemarin sudah ana bahasin pakai buku ini cuman bukunya baru baru ana baca tadi seperti bihim atau bika Jadi perhatikan kalau huruf jerba itu sudah kita sepakati tadi harfu jarin Mabaniun alal kasri la mahalalahu minal irab. Tidak ada irabnya. Nah, perhatikan ya, huruf jerba itu bisa menjerkan isim zohir. Seperti billahi, bil kitabi, bil bayti, atau bil masjidi. Isim zohir bisa dijerkan dengan harfu jerba. Atau yang kedua, dia bisa menjerkan domir. Ini memang simple ya. Perkara yang maksudnya kalau kita praktek pun sudah ma'ruf lah. Tapi ternyata koeda ini, kalau kita pahami dengan baik, itu bisa membantu untuk memberikan pemahaman. Apalagi baru-baru kawan-kawan yang baru belajar nanti, bisa kita berikan penjelasan gitu tentang fungsi-fungsi huruf jer. Bisa menjadikan do, domir. Seperti bihim, atau bika, atau bihima, atau bihinna. Domir pun bisa dijadikan, isim zohir pun bisa dijadikan. itu fungsinya dari Ba. ya Jadi isim Zohir bisa dijerkan, nanti tanda jernya dengan e, Kasro Zohiroh. Kalau domir, karena domir adalah termasuk bagian dari isim e, Mabni, maka tanda jernya nanti majru apa, fi mahali jarin. Ya, menduduki kedudukan jar. Sekarang yang kita bahas yaitu Al-Kafu, Kaf. Udah kan? Kaf sama seperti ba tadi ya. Kaf harfun mabniun al al-fatih la maha la lahuminali arof sama karena dia huruf tidak ada irobnya Ya, semua huruf itu dalam sisi jumlah kalau irob jumlahnya tidak punya dia tidak punya irob Adapun kalau kaf itu hanya menjerkan isim dzahir tidak untuk isim domir Seperti Kalkomar. Ini fawaitnya untuk kaf ya. kaf harfun mabniun alal fatihi. Ini nanti diperbaiki Eropnya ya kalau jumpa harfu jer. Kav harfun mabniun alal fatihi. La mahala lahu minal Erop. Tidak ada Eropnya. Kalau biasanya kan kemarin. Walkafu harful jerri. Sudah pindah gitu kan. Sekarang kaf Harfun mabaniun alal fathihi La mahala lahu min al i'rob Tidak ada i'robnya Kemudian yang perlu diingat Kaf ini hanya menjarkan isim zohir Isim zohir saja Ya, isim yang terlihat saja Tidak isim domir Tidak berbentuk domir Domir tidak bisa, makanya tidak ada Kahu, kaha, kahuma, kahum ya, Kahuna itu tidak ada Tapi kalau bak bisa gitu Ya, kalau ba bihi bihima bihim itu bisa. Namun kalau kaf itu enggak bisa. Ya, contohnya seperti kal-qamari seperti bulan. Ya. Kal-qamari. Ini untuk kaf. Kemudian yang selanjutnya perhatikan. Setelah kita ketahui tadi kaf adalah harful jar mamaniun alal fathhi di antara makna kaf adalah bi makna mislu ya yaitu bermakna mislu atau tasybih bermakna seperti seperti alqittu kal asadi ya kucing itu seperti singa Ya, jadi bermakna mislu, mislu di sini maksudnya tashbih bermakna penyerupa, penyerupaan. Itu fungsi dari kaf itu makna. Makna yang pertama ya, yaitu bermakna mislu atau bermakna tashwih. Makna yang kedua itu bermakna ta'lil. Alasan atau sebab. Di buku kita tidak ada ya. Ditulis nanti bermakna ta'lil. Contohnya nanti lihat dalam surah Al-Isra, surah Al-Isra ayat ke-24. dalam surah Al-Isra ayat ke-24. Kata Allah, "Wa qul rabbi irhamhuma kama rabbayani shaghira." Wa qul rabbi, wa qul rabbi irhamhuma. Dan katakanlah wahai Muhammad, "Wahai Rabbku, irhamhuma. Rahmatilah keduanya sebagaimana ya, kama disebabkan Robbayaani Solgiro, keduanya itu merahmatiku juga, menterbiakku juga waktu kecil. Karena disebabkan terbiak mereka ketika saya masih kecil, maka berikanlah rahmat kepada kedua orang tuaku. Jadi kaf di sini bermakna ta'lil, bermakna alasan. Kenapa seorang anak harus berdoa kepada Allah agar Allah memberikan rahmatnya kepada kedua orang tuanya? Sebabnya apa? Karena kedua orang tua itulah yang mentarbiah anak itu ketika kecil. Jadi kaf di sini, nanti kalian bisa tulis di surah Al-Isra ayat ke-24. Bermakna ta'lil, bermakna alasan. ya Atau bermakna sabab, yaitu bermakna sababia menunjukkan se sebab. Kemudian perkara yang selanjutnya kita tambahkan. Tentang terkadang ditambahkan huruf ma setelah kaf. Itu suatu kita dapatkan ya. Terkadang ditambahkan ya. Ini terkadang ya. Ditambahkan huruf ma setelah kaf dan mencegah kaf dari beramal. Adapun ma adalah ma ziyada, adalah huruf ziyada, huruf tambahan, bukan ma isi mausul ya bukan. Contoh, anta gama al-badaru Sebagai mubtada al-badaru sebagai khobar kaf tidak beramal itu sering kita nanti, nanti di surah al isra juga tadi yang kalian baca, yang kita suruh tulis kama robayani sogiro kaf juga di situ adalah bermakna ziyada eh, kafnya tidak beramal maksudnya perhatikan kaidahnya ya terkadang huruf ma ditambahkan setelah kaf jadi bacanya kama seperti dalam surah al isra tadi kama robayani paham dan kalau kemasukan ma Kaf ini tercegah dari beramal, maksudnya tidak menjerkan kata setelahnya. Paham? Adapun ma itu huruf zyada, tambahan, bukan isi mausul. Nanti kalau isi mausul kalian harus mencari sila mausul. Sedangkan di situ nggak ada sila mausul gitu. Ma itu zyada saja, tambahan saja. Contohnya anta kama al badaru, Engkau itu seperti bulan purnama. Ya engkau itu seperti bulan bulan purnama. Adapun ma, ingat ma di sini adalah harfu ziyadah. Paham sehingga jangan dianggap sebagai ma isim mausul. Kalau dia isim mausul nanti harus ada silah silah mausulnya. Ah ini untuk kaf. Ya, jadi terkadang kaf itu kemasukan ma harfu ziyadah dan kalau kemasukan mahar fuziada dia tidak beramal ingat ya dari sisi beramal tidak beramal ya namun dari sisi makna tetap ada maknanya paham jadi enggak mengharuskan sebuah kata yang tidak ber, sebuah amil yang tidak beramal maka mengharuskan dia tidak ada makna enggak enggak harus meskipun dia tidak beramal tidak bekerja namun tetap memberikan makna tetap bisa diterjemah diterjemahkan makanya ketika dikatakan anta kamal badru engkau itu seperti bulan purnama Padahal kaf di situ tidak, ber tidak beramal, ya kaf di situ tidak tidak beramal. Paham? Ah di sini poin tentang kaf. Kalau tidak ada, anda cukupkan dulu pertemuan berikutnya kita lanjutkan kembali Rabbia subhanaka